Alhamdulillah wassalatu wassalamu 'ala anbiya'i wal mursalin asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma la sahla illa wa anta taj'alul huzna Segala puji bagi Allah di siang hari ini kita di oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkumpul di tempat ini kita memohon kepada Allah semoga niat kita untuk tholabul ilmi dan memakmurkan masjid dan terus memperkaya keilmuan kita untuk lebih baik lagi kualitas ibadah kita. Ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilah filah insyaallah setiap hari Kamis pada zuhur mudah-mudahan bisa lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah kita akan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari kita riyadus salihin Ya, kajiannya mungkin tidak panjang-panjang sekitar 30 menit sampai 40 menit. Baik, di pertemuan pertama ini insyaallah kita akan memulai ya, kajian Hadis Riyadhus Shalihin ini dengan satu muqaddimah, satu pembuka tentang hal-hal yang berkaitan dengan hadis. Pertama, ya. Kenapa kita harus belajar hadis? Kenapa teman-teman harus berada di sini dan harus belajar hadis? Ini satu pertanyaan yang harus kita jawab karena itu nanti yang akan menjadi motivasi dan tujuan kita dalam mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada pertanyaan itu, mari kita sama-sama jawab dan kita tafakuri, kenapa sih kita harus belajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alasannya yang pertama adalah karena syarat mutlak dicintai oleh Allah itu adalah dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha wa yaghfir lakum Maka tidak akan mungkin kita juga akan mendapatkan cinta atau tidak akan mungkin mencintai Rasulullah sallallahu kalau kita ini tidak tahu tentang kehidupan Rasulullah dan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan dalam hadisnya. Ya dalam hadis nanti akan saya bahas apa itu hadis apa itu sunnah. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus belajar hadis? Ya. Yang kedua saya ingin bertanya, adakah di Al Qur'an rincian tentang sholat bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat, subuh 2 rakaat, beburu 4 rakaat ada tidak di Al Qur'an? Nggak ada. Ya. Ada nggak di Al Qur'an? Kalau sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian baca al-fatihah, setelah itu um, baca apa surat ya setelah itu rukuh sujud dan seterusnya ada tidak tidak ada ya maka di mana kita akan mendapatkan rincian dari perintah-perintah Allah yang Allah turunkan melalui Al-Quran itu tidak akan kita dapatkan kecuali di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kalau ada orang yang mengatakan oh saya ingkar sunnah cukup dengan hadis Rasulullah itu dusta Karena kalau sekarang ya Kita semua yang hadir di tempat ini Mengingkari sunnah Rasul Saya yakin sholatnya beda-beda Ya Karena tidak ada di dalam Al-Quran Petunjuk tentang gerakan-gerakan sholat Mengkat tangan seperti apa ya Itu tidak ada Adanya dalam hadis Rasulullah SAW Sampai dalam ibadah-ibadah yang lainnya Kemudian Alasan yang ketiga Kenapa kita harus mempelajari hadis Rasulullah SAW Ini sebagai motivasi Bahwa alasannya Ya yeah. salah satu, yeah. salah satu faktor yang meras, yang menyebabkan orang merasakan lezatnya iman itu adalah dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak mungkin kalau tidak mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan kenapa kita harus belajar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan insha Allah ya. Yeah. Syarat Allah, syarat dalam beribadah yang akan Allah terima itu hanya dua. Pertama ikhlas, yang kedua mudah mengatur Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ikhlas saja tidak cukup, kata Fodil Bin Iyad Ya, ikhlas saja tapi tidak benar nggak cukup. Orang ikhlas tapi sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Rasul, ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Saya mah ikhlas bukannya karena umrohnya ini lagi kosong di Masjidil Haram, udah tohafnya 10 keliling ikhlas nggak akan diterima ya karena tohaf itu ya tujuh keliling ya ugm antum ikhlas ya sholat duhurnya karena nggak ada kuliah nih pada dulu hari kamis 8 rokaat nggak akan diterima ya karena tidak sesuai dengan sunnah rasulullah saw maka ikhlas saja tidak cukup harus juga benar benar saja tidak cukup ya benar tapi tidak ikhlas juga tidak cukup nah ini sangat penting sekali maka Mudah-mudahan dengan uh, majelis ini kita bisa lebih dekat lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an dikatakan "Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fiihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum Allah", tidak akan mengazab suatu kaum kalau engkau Muhammad ada dalam kaum itu. Ya. Para mufasirin menafsirkan bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum kalau umat ini betul-betul menjadikan rasulnya sebagai cerminan dalam kehidupannya, cerminan kehidupan pribadi keluarga masyarakatnya, sehingga dia tidak menyimpang. Nah ini juga sebagai motivasi agar kita ini, ya menjadi orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik, kita akan lanjutkan lagi. Irfilah, ya sekarang manusia dalam memandang rasul itu terbagi dua golongan, eh tiga golongan. Golongan pertama adalah golongan orang-orang yang berlebih-lebihan menempatkan Rasulullah Sallam atau memandang Rasulullah Sallam atau menyikapi Rasulullah Sallam ya menempatkan Rasul seperti di posisinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekarang banyak orang-orang yang berdoa minta kepada Rasul ya kalau di Masjid Nabawi itu ya di makam Nabi Muhammad saya sering melihat jamaah-jamaah terutama jamaah Indonesia Indonesia ini termasuk orang-orangnya kreatif ya dalam ibadah tapi ya. Padahal tidak boleh kalau dalam teknologi ya harus kreatif. Nah ini beribadah um, meminta kepada Rasul Rasulullah, bahkan pernah saya um, melihat ada satu kelompok gitu ya jamaah menghadap ke makam Rasul berdoa bareng, minta bareng sambil nangis gitu. Padahal yang kata Rasul ketika sebelum meninggal La tatruni kama atratil yahuduan nasoro Kata Rasul Wahai kaumku janganlah aku melebih-lebihkan aku Seperti orang Yahudi dan Nasoro ini Melebih-lebihkan nabinya Nanti Allah akan melaknat mereka Ya, Nah ini subhanallah Kelompok yang pertama Semoga kita tidak seperti itu Ya, yang Jadi bagaimana memposisikan Rasul Memposisikan Rasul sebagai seorang Rasul Seorang Nabi dan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala bukan Bukan Tuhan yang kedua adalah golongan orang-orang yang tidak kenal sama sekali dengan Rasulullah basi dengan Rasul itu Ya Nggak kenal Itu kalau ditanya tentang Rasul, nggak tahu Rasul itu lahir di mana, mendapatkan wahyu seperti apa Jihadnya Rasul gimana, hijrahnya Rasul Kemudian bagaimana Rasul mempertahankan Islam Sampai kita merasakan nikmatnya Menjadi seorang Muslim Dia tidak tahu Tapi kalau ditanya tentang selebritis Kalau ditanya tes. Nah, kalau ditanya tentang uh, apa artis tahu um, oh, yeah. ya dia itu kalau ke Bandung kulinernya di mana makannya tahu dia ukuran sepatunya berapa cerainya sudah berapa kali dia tahu ya yeah. ini juga tidak didorong oleh Allah dan Rasulnya karena Rasul Rasulullah tidak akan menganggapnya sebagai umatnya. Nah, dua golongan ini semoga kita tidak termasuk ke dalam dua golongan ini. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang Ya Menyikapi Rasulullah Sallam sesuai dengan Perintah Allah dan Rasulnya Yaitu kita mengikuti Sunnah Rasulullah Sallam dan menjadikan Rasul Sebagai kubuah bagi kita semuanya Nah irrafillah Itu poin yang kedua Tentang hadis Kemudian poin yang ketiga ya Apa bedanya hadis dengan sunnah Ini juga penting Karena uh, Orang terutama di Indonesia Tahunya sunnah itu ya Sahur sunnah, sholat sunnah rawatib itu taunya, taunya itu saja. Apa bedanya sunnah dengan hadis? Ya, A atau ada yang tahu? Silakan. Apa bedanya sunnah dengan hadis? Ya. Kalau ya hadis itu ya hadis dengan sunnah ini sebagian ulama mengatakan hadis dan sunnah sama. Ya bedanya sebagian ulama mengatakan kalau sunnah itu lebih luas lagi sunnah itu berasal dari kata sirah sana ya itu jalan sunnah itu jalan perjalanan hidup ya sirah itu namanya sunnah seluruh perjalanan hidup rasulullah SAW itu namanya sunnah kalau sekarang salat sunnah salam sunnah itu definisi sunnah menurut ulama fikih ya kalau hadis lebih ke perkataan ya eh, perbuatan dan etika rasulullah saw dan pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan hadis yang akan kita kaji, hadis-hadis Rasulullah sallallahu ini telah Allah jaga ya dari Rasul berbicara sampai saat ini ya. Dan kita harus tahu bahwa hadis Rasul ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, sama wahyu Allah. Ya, bahkan kata Rasul, "Inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Aku diberikan oleh Allah dua wahyu, Al-Qur'an dan yang sama seperti Al-Qur'an yaitu sunnah yaitu hadis. Jadi hadis dengan sunnah ini tidak boleh dibedakan. Ya. Bedanya kalau baca hadis eh baca baca Al-Qur'an dapat pahalanya itu ditetapkan oleh Allah satu huruf sepuluh kebaikan gitu ya. Kalau hadis apa pahalanya kita mempelajari hadis? Kata Rasul, "Man sami'a maqalati wa wa'aha wa addaha kama sami'a afwan, nazzarallahu imro'an sami'a maqalati wa wa'aha wa" Uh, kama samia. Kata Rasul Allah akan mencerahkan wajah seseorang Atau memberikan keselamatan nanti di akhirat Bagi yang mendengarkan hadisku Mendengarkan perkataanku Dan dia ingat perkataanku Kemudian dia sampaikan sesuai dengan yang dia dengar Nah ini keutamaan daripada Mempelajari hadis Rasulullah SAW Hadis ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena di dalamnya ya disiapkan orang-orang yang akan menjaga keutuhan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana hadis Rasulullah bisa utuh sampai saat ini? Itu dijaga oleh para rawi, para ahli hadis, sehingga mereka adalah orang-orang yang sholat yang membawa ya membawa berita-berita dari Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya di dalam ilmu hadis ada ilmu sanad ilmu perawi, ilmu ruwat namanya. Ilmu ruwat itu ilmu perawi. Makanya saya dulu waktu kuliah di Fakultas Hadis, ilmu ruwat itu ilmu ruwat paling ruwat memang belajarnya, ya. Gitu. Makanya namanya ilmu ruwat, ilmu ruwatul dikata rawi, ya. Jadi ilmunya ruwat sekali gitu. Kita mempelajari orang-orang yang menyampaikan hadis, dia mempelajari kehidupannya, gimana kesalahannya gimana dia menjaga hadis. Kalau ada satu yang tidak baik, bisa daif hadisnya. Itu pernah terjadi pernah ada seorang muhadis namanya Ibnu Lahiyah kalau teman-teman baca -teman hadis kutubusita di dalam e, beberapa riwayat itu banyak menemukan riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah Ibnu Lahiyah ini seorang ahli hadis dia lemah hafalannya tapi selemah-lemahnya dia ya tetap lemah kita ya. karena ahli hadis ini dengar langsung keluar sama kalau kita gak beritanya no jadi persegi gitu ya, bulat jadi persegi panjang. Iya, saya sering di kita ini juga untuk mempelajari apa? menjaga diri kita untuk menjaga e, lisan kita agar berhati-hati dalam berbicara karena di Indonesia ini di masyarakat kita berita itu kalau keluar pagi, berita pagi tentang ayam, sore itu udah jadi kambing beritanya. Gitu ya. Karena yang menyampaikan beritanya itu suka mengada-ada, nambahin, ngurangin, wah, sudah modifikasi dan lain-lain. Nah, dulu ibnu Lahiyah ini lemah hafalannya tapi dia rajin menulis rajin menulis ya jadi teman-teman yang tidak nulis tu kuat kuat hafalannya afwan <gifat>, ya ini bercanda saja e, karena imam syafi'i juga nggak pernah nulis jadi nggak apa-apa karena mungkin teman-teman mazhab Imam syafi'i jadi ibnu Lahiyah ini rajin nulis setiap disampaikan riwayat ditulis tulis gitu sehingga kalau dia menyampaikan hadis sesuai dengan tulisan sahih semua hadisnya eh suatu hari Ya, rumahnya kebakaran. Salahnya Ibnu Lajah ini nggak pernah dihafal hadisnya. Rumahnya kebakaran, semua hadis-hadisnya itu ter terbakar, hanguslah. Akhirnya dia mau belajar lagi ngambil riwayat. Guru-gurunya sudah banyak yang meninggal. Akhirnya Ibnu Lajah ini dikatakan oleh para ulama, kalau mendapatkan riwayat dari Ibnu Lajah sebelum kebakaran itu sahih hadisnya. Kalau setelah kebakaran doang hadis. Kalau tentang hadis-hadis yang yang diambil sebelum kebakaran, sampai teliti begitu, karena dikhawatirkan nanti ada hadis-hadis yang sebetulnya bukti menjadi sahih. Kan di Indonesia ini banyak hadis-hadis palsu -hadis tersebar di mana-mana, ya tersebar di mana-mana. Seperti hadis ee, apa banyak ya, seperti doa-doa juga kayak Allahumma barik lana itu tidak ada dasarnya. Kemudian untuk ilmu walobisin bagus, ya itu. Tapi itu bukan hadis, tapi asar dari Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan juga bukan asar, ya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang sebetulnya tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah saking hati-hatinya para ulama dahulu itu sampai kalau ada yang salah sedikit dikatakan doif. Pernah suatu hari ada seorang ulama lagi menyampaikan hadis nih, seperti begini pengajiannya. Dia sampaikan an amil mu abi hafsin, gitu ya. Terus pas sampai Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda tahu-tahu masuk ada seorang murid, murid dia masuk. Murid ini orang yang zuhud sekali, ahli ibadah. Kayu mulailnya rajin. Mukanya tuh cerah sekali. Pas murid muridnya lagi nulis, lagi nungguin apa kalau Rasul ini. Tahu-tahu dia lihat muridnya, dia bilang Man kafuro qiyamuhu billayli hasuna wajhuhu bin nahar Berang siapa yang di malam hari banyak salat malam Di siang hari wajahnya cerah Dikulis sama murid-muridnya itu Sangkanya itu hadis dari Rasulullah SAW Sampai teliti seperti itu Ya, Nah inilah uh, Subhanallah ya Keutamaan dari para ahli hadis Sehingga sampai saat ini Hadis terus dijaga dan terus dikaji Dan terus dilestarikan di Dan Din ini sampai kepada kita Ya seperti itu Baik, Iwafillah Itu mukadimah yang uh, Sampai lihat Saya akan memulai kajian kita di hari ini Dengan hadis bab ikhlas Ya, bab ikhlas Mesti ada sekitar 10 menit Ya Bab ikhlas Semua, hampir semua Kitab-kitab yang diriwayatkan Atau yang ditulis oleh para ulama terdahulu Selalu diawali dengan hadis apa hadis niat. Ya, selalu diawali dengan hadis niat. Kitab apapun bisa dilihat oleh teman-teman dalam beberapa kitab. Baik akan saya bacakan hadisnya yaitu hadis niat. Nanti tolong diikuti ya biar mudah-mudahan juga akan mendengar dan menyampaikan juga mendapatkan pahala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafsin. Abi Hafsin. Pemar ibn Al-Khattab Rabi Allah Anhu, kata, Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkata, Inna al-amal biniat, dan Inna likulimri in manawa, sa mankanat. Hijratuhu ila Allahi wa Rasulihi Fahijratuhu ila Al Allahi wa Rasulihi Wa man kanat. kanat Hijratuhu li dunia yusibuha Awimraatin Yang kihauha Fahijratuhu Ilama hajaru Nah, itulah ya. Kalau baca hadis tidak seperti baca Al-Qur'an ya. Enggak apa-apa enggak pakai guna, enggak pakai itu enggak apa-apa. Ya. Teman-teman, ya. Kita akan mengkaji hadis-hadis ini dari kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, ya. Yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Saya akan langsung saja masalah bukunya nanti akan saya perlihatkan di pekan depan ya, bukunya. Hadis pertama adalah berkaitan dengan niat. Pertanyaannya, kenapa pertama kali harus dibahas tentang niat? Ya, kenapa ada yang tahu? Kenapa para ulama memulai hadis-hadis atau memulai kajian-kajian itu tentang niat? Sampai Imam Bukhari mengatakan, saya, ya, saya itu kalau nulis buku, ya, nulis hadis, setiap buah hadis saya sholat dua rakaat, memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk agar tidak salah niat. Niat ini kenapa diawali karena niat ini yang menentukan diterima atau tidaknya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tergantung niat. Nah, ya, niat adalah sesuatu yang sangat prinsip, maka diawali dengan hadis-hadis niat ini, yaitu hadis Umar bin Khattab. Nah, pertanyaannya adalah, ikhwah ketika kita membahas hadis niat, ya. Pertanyaan pertama adalah niat itu apa? Ya. Niat itu apa? Teman-teman di sini berniat nggak punya niat ya? Niat itu apa? Saya ingin bertanya apa niat itu? Apa niat itu? Ada yang tahu? Ikhwan, Ihwa? Ikhwan niat itu apa? Jangan-jangan nggak -jangan pada punya niat ini di sini duduk. Niat itu adalah apa? Satu kemauan ya, al kosdu, al iroda ya, keinginan ya niat itu satu kemauan keinginan ya dari segi bahasa itu artinya atau niat itu adalah yu alijunafshu ida aroda amalan la yuri dubhi illa wajalla yaitu meluruskan jiwa ketika akan melaksanakan satu perintah amal ya atau satu pekerjaan yang dia tujukan hanya untuk Allah Itulah adalah berniat ya dari sisi syari itu maksudnya maka Niat ini menjadi sesuatu yang sangat besar sekali. Karena niat ini, kata para ulama, rabbul amalun sagirin tu'adzimuhu niat banyak amal kecil jadi besar gara-gara niat. Contoh gini. Ada dua orang ya mahasiswa. Biasanya suka ada main bola malam apa, Di TV. Malam Kamis ya. Malam Kamis soalnya saya juga suka nonton. Malam Kamis gitu ya. Uma malam Kamis ada sepak bola. Ya. Dua mahasiswa tidur Yang satu dia sebelum tidur, Ya Allah, mudah-mudahan bisa Kiai mulai. Ya tidurnya ini menjadi satu ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Swt. Padahal pekerjaannya kecil, hanya tidur istirahat. Kalau yang satu enggak, Ya Allah, enggak enggak niat lah ya, enggak bilang Ya Allah gitu. Kalau nonton bola maunya, Allah mudah-mudahan nanti bangun jam 2 gitu mau nonton bola gitu ya. Nah dia tidurnya kan sama gitu ya di satu kamar tidurnya sama gitu ya, merem dua-duanya tapi yang satu dapat pahala yang satu enggak. Nah, kata para ulama, "Rubba 'amalun shagirin tu'adhimuhu niat." Banyak amal-amal kecil jadi besar gara-gara niat. "Wa rubba 'amalin kabirin tusaghiruhu niat." Banyak amal yang besar jadi kecil gara-gara niat. Banyak juga amalnya besar jadi kecil gara-gara niat. Ada lagi, maaf ya karena lebih mudah memberikan contoh itu dari mahasiswa, ya. Jadi, kalau mahasiswa masuk gitu ya, salat Jumat yang satu mau ah ya. Yang satu imam naik dia langsung do, baca doa tidur, ya. Tidurlah dia dalam khutbahnya itu, ya. Selesai khutbah, salat, berduanya salat. Yang satu mah khusyuh, yang satu mah, duh habis jumatan di gelap nyawang makan apa ya? Makan timbel, uh, udah kemarin, wah mikirnya gitu, udah gitu ah nanti sore jalan-jalan ah, segala macam atau ah, tahu atau tahiyat selesai lah solatnya, ya jadi amalnya sama ya. tapi bisa menjadi kecil gara-gara dia niatnya tidak baik akhirnya pekerjaannya tidak maksimal rupa amalin kabirin tusogiruhun ya. Wah amalnya besar, haji ya. tapi bisa hancur gara-gara niat maka bab ikhlas ini adalah bab yang sangat penting karena ulama mengatakan ikhlas harus ada sebelum beramal, ketika beramal dan setelah beramal teman-teman tahu bahwa hari kamis ada pengajian, sebelum kesini udah ikhlas ya Allah saya niat untuk tolabul ilmi di hari Kamis karena saya ada waktu kosong kuliah berangkat ikhlas ketika beramal juga harus ikhlas harus dipertahankan kalau amal kita ingin diterima ya jangan pas datang kesini wah oh, usahnya sakit ah oh, hanya kaki dia eh. gitu ya nanti rusak niatnya bisa hilang itu ya gitu kemudian harus dijaga ketika beramal pulang Kajian hadis ya juga harus dijaga, jangan sampai nanti keluar dari salman, ya tahu-tahu sendal hilang gitu ya, mudah-mudahan tidak terjadi ini ada securitynya nih, mudah-mudahan tidak terjadi ya, tahu-tahu sendal hilang, marah-marah, wah coba saya nggak ke salman, nggak kejayan hadis gitu ya, nah itu juga akan menghancurkan daripada yang namanya amal, jadi harus ada sebelum, ketika dan setelah setelah beramal, ya, nah itulah yang namanya. Uh, niat. Sekarang pertanyaan yang poin Yang berikutnya adalah Bagaimana kita berniat Bagaimana berniat Suka berniat enggak Bagaimana berniat Cara berniat bagaimana Gimana Mungkin enggak ada Seorang beramal tanpa niat Tahu-tahu kemesti Enggak tahu ngapain duduk aja Pasti ada tujuan Enggak mungkin tidak ada tujuan, tidak ada tujuan. Seseorang melakukan apapun pasti ada tujuan. Makanya kata Rasul, inna malakmalu bin niyad. Ya. Nah, terus bagaimana niat? Apakah niat itu harus diucapkan atau dalam hati? Terus kalau dalam hati gimana? Ya. Nah, niat itu, ya, niat itu tidak perlu diucapkan. Ya, niat itu tidak diucapkan tapi diluruskan hati, ya, diluruskan niatan amal dalam hati dan ditujukan apa yang akan kita kerjakan di dalam hati kita. Karena sebetulnya ketika kita melangkah itu sudah me, apa aplikasi dari niat. Ya sekarang gini teman-teman pulang ke kosan ngambil handuk sampai ke kamar ngambil handuk nggak mungkin dia mau makan pasti mau mandi. Ya dia ngambil handuk itu sudah punya niat ya mau mandi walaupun tidak diucapkan. Teman-teman mau ke kantin gitu ya nggak mungkin ke kantin ngukuli kuliah ya, gitu ya di sini kecuali ketemu dosen mungkin gitu. Jadi itu sudah ada. Nah, niat kenapa tidak diucapkan para ulama, jumhur ulama mengatakan niat tidak diucapkan. Ada murid-muridnya Imam Syafi'i mengatakan diucapkan uh, dipala diucapkan dalam haji khusus, haji dan umroh Yaitu labaikallahumma umrah, labaikallahumma hajjan, ya. Nah, para ulama membantah bahwa itu bukan niat, itu adalah syiar. Ya, daripada niatnya. Seperti itu. Adapun niatnya itu di, disebutkan dalam hati. Pernah terjadi dalam sebuah, ya di Masjidil Haram. Ini bukan riwayat zaman dulu, baru-baru. Ya, di Masjidil Haram, ya dikhisahkan ketika sedang solat Maghrib, itu ada seorang pemuda, katakanlah mahasiswa. Di sampingnya ada seorang bapak-bapak Salat bareng. Ketika dikumandangkan Qolamat, semuanya berdiri. Dia solat. Ketika sebelum salat dia niat, oh, nak, ah, bagaimana? Niat tu. Usul uh, salat al-maghrib begitulah ya saya niat sholat maghrib uh, tiga rokaat fardhu luhul hitala ya, Allah pas mau takbir kata yang di sampingnya eh jangan lulu takbir kata marah si bapak ini kamu ini ganggu kehusuan saya kenapa? Yang bapak belum lengkap niatnya apa yang belum lengkap kata pemuda ini bapak belum nyebutin hari apa sekarang tanggal berapa bulan berapa katanya tahun berapa terus bapak di sholat berapa ini gitu ya terus di masjid apa ini gitu. Si bapak ini marah, kata bapak ini, ya Allah tahu nggak usah disebutkan, kata dia, ya Allah juga tahu, pak bapak sholat maghrib nggak usah ngomong, gitu. Bapak sholat maghrib, maghrib itu tiga rokaat, Allah juga tahu Allah yang nyuruh kok tiga rokaat, gitu. Akhirnya dia mikir, oh iya ya, ya udahlah, ya kalau gitu nggak usah dilafatkan. Jadi niat itu cukup dengan meluruskan dalam hati kita. Nah, ibadilah ini karena programnya cuma 30 puluh sampai empat menit, ya. Uh, waktunya sudah habis biar penasaran juga teman karena kajian hadisnya masuk ke dalam kajian hadisnya belum kita mulai insyaallah akan kita mulai di pekan depan barusan adalah muqadimah dari hadis pertama dari kitab Riyadu Salihin dan masih ada beberapa uh, poin tentang niat, belum masuk ke hadisnya masih tentang niat, seperti niat itu apakah untuk seluruh amal kemudian niat itu uh, fungsinya untuk apa saja ya? karena kadang kita gak tahu fungsi niat untuk apa, ya fungsi niat untuk apa gitu? Mau untuk membedakan antara uh, satu kewajiban dengan kewajiban yang lain, nah itu atau untuk membedakan antara mubah dengan yang diperintahkan oleh Allah gitu ya, seperti itu. Insya Allah akan kita bahas di pekan depan dan nanti akan saya perlihatkan buku kitab kita beliau kalau teman-teman ada rezeki atau yang sudah punya kitabnya boleh dibawa nanti kita baca bareng-bareng di tempat ini demikian kullu qolihala wa syafirullah bihamdika